Mitra Bisnis, Kereta Api Indonesia mengurangkan jadwal perjalanan kereta listrik malam hari menuju Bogor dengan alasan tidak menguntungkan. Tapi kita tahu, aktivitas kota metropolitan Jakarta tidak pernah berhenti 24 jam, sehingga pelayanan transportasi kereta api malam hari tetap dibutuhkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perkeretaapian Joko Setiowarno. Pak Joko, apa komentar anda soal ini? itu kalau di luar negeri di Eropa itu memang kota-kota yang apa yang terhubung dengan baik dan aktivitasnya 24 jam itu biasanya jalur keretanya 24 jam cuman frekuensinya kalau di malam hari biasanya setiap 1 jam saja ya dan mungkin rangkainya tidak full lah mungkin kalau di pagi hari satu rangkaian itu 10, kalau cuma malam cuma dia buatkan 5 p setiap jam itu rutin sehingga masyarakat yang bekerja atau dia aktivitasnya keluar nyamplangnya malam itu enggak jadi masalah, bisa dilayani kereta tu. So, dan di Jakarta sudah dimulai Jakarta Pohor sekarang dihentikan saya setahu saya itu sementara aja katanya, nanti akan dibuka kembali. Mungkin dengan seperti ini orang ingat ada kereta malam, berarti mudah-mudahan penumpangnya bisa lebih banyak nantinya kan? Saya dulu kereta malam kan jadi banyak juga penumpang yang sampai jam apa? Jam sebelas, jam dua belas itu masih ada penumpang yang juga banyak itu malam. Bagaimana Bapak menilai alasan KAI menonaktifkan layanan karena tidak menguntungkan? Ya memang kalau menggunakan kereta penumpang itu nggak ada yang untung, ya itu lebih banyak perjasa ya. Tapi setidaknya kalau kereta itu bisa ditunjang dengan subsidi, bagaimana untuk kereta malam, untuk melintas kota itu, apa namanya dari beberapa pemerintah daerah, Jawa Barat dan DKI memberi subsidi untuk kereta malam, ya kan? Itu bisa saja pemerintah memberikan subsidi khusus yang malam, ya kan? Kalau karena kalau mereka tidak ada itu kesulitan, kalau menggunakan angkutan jalan raya lama dan lebih mahal. Kalau Bapak menilai kondisi perkereta apian kita saat ini seperti apa? Ya, memang kalau tiada penumpang tidak bisa banyak untung. Artinya dia juga butuh bantuan bantuan dari pemerintah. Karena kita melihatnya bukan PT Kereta Api, ni setiap masyarakat yang mau, sudah mau menggunakan kereta itu berarti kan masyarakat yang menguntungkan buat negara dia tidak menggunakan kendaraan pribadi berarti dia tidak, sudah mau memandu untuk hemat menggunakan bahan bakar, tidak mengganggu kemacetan di jalan raya, tidak mengganggu polusi udara sehingga moda kereta api nya harus penumpang menggunakan kereta itu penumpang melihat operatornya siapapun itu hanya menjalankan saja tapi bagaimana supaya penumpang menggunakan kereta nah dari sisi usia dan sebagainya biasanya kalau jarak tiga puluh tahun itu harus sudah diganti yang baru eksteriornya Jepang ini kondisi masih bagus ya kalau yang mas-mas sepuluh tahun ya Kalau lebih dari itu biasanya benarlah kondisi Jepangnya demikian pengamat perkeretaapian Joko Setiowarno saya Wendy Lim.